Mitra bisnis sebelum ini Kwi Kiyangi telah membahas Salah satu faktor yang membuat kedewasaan rakyat dalam berpolitik patut dipertanyakan adalah adanya faktor distorsi uang dalam proses pemilihan pimpinan di pusat maupun daerah Menurutnya, kondisi itu bisa dilihat dari minimnya sosialisasi visi serta platform dari calon-calon pimpinan di masa kampanye lantaran media yang harusnya menjadi sarana sosialisasi masih bergantung pada faktor uang hingga membatasi durasi sosialisasi kepada publik untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini segera kita berbincang dengan Quick Kianggi. Baik Pak Quick, mengapa faktor durasi tayangan debat calon pimpinan dalam proses pemilihan bisa menjadi ukuran kedewasaan rakyat dalam berpolitik? Ya, ya itu, uh, itu urusan teknis ya. Kalau kita kan bukan konsep kita terus lari ke ke media ya. Nah itu uh, tidak cukup fakta. Kalau tidak cukup fakta, tidak cukup sarana bagaimana bisa milih? Untuk mengetahui bagaimana mereka. Tapi Pak Kwi, secara teknis, apakah proses pemilihan gubernur DKI yang terlihat aman dan transparan bisa dijadikan model bagi pilkada di daerah lain? Secara teknis ya. Kalau secara teknis ya memang sudah mencerminkan bahwa Indonesia sudah maju di dalam melaksanakan pemilihan umum langsung. Jadi secara teknis bisa dan sebetulnya... Surat KTPD itu tuh aturannya, prosesnya, tata caranya kan sudah begitu semua di mana-mana. Kalau terjadi kericuan itu oleh karena ketahuan ada sokok menyokok segala gitu kan, ada eh, apa itu surat-surat atas suara yang dihilangkan, ada yang didobel-dobel gitu. Jadi kalau kalau teknisnya aturannya kita masuk, menyerahkan formulir terus kemudian nyoblos itu kan sama semua prosedurnya. Lantas, apa benar anggapan yang menyebutkan proses pilkada di daerah-daerah lain yang berjalan selama ini syarat dengan politik uang yang pada akhirnya akan menjadi pemicu korupsi? Ya betul, pemilu, kada, pemilu apapun juga itu kan um, mengeluarkan biaya banyak sehingga kalau terpilih harus dibayar kembali, utang atau apapun dijual punya ingin jadi sehingga menggunakan kekuasaan itu untuk korupsi. Yang mengatakan demikian. Tidak kurang dari menteri dalam negeri sendiri loh Banyak sekali anggota DPR juga ya hampir semuanya Asal-usulnya kan kepingin jabatan Tetapi karena jabatan itu harus dibayar dengan uang Jadi dia mencuri setelah menjabat Nah yang perlu dipertanyakan adalah Kenapa kau sampai begitu kepingin itu Apa betul kepingin mengabdi kepada bangsanya Nah, tidak, oleh karena ingin pengakuan, recognition, ingin di, diuahkan orang tua, dia orang hebat, wah, dia orang berpangkat, sehingga dengan demikian, ya sudah rusak total langsiran. Demikian Quickiangi, Beni Rahmati, PAS FM.